Barokatu, maaf ya Mas Giri ya Allah ya. saya nggak sempat manggil tadi buat sahabat diri sebelah kanan. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku takkan Mas Gito dari Malaysia yeah. ya oh, yeah. apapun yang akan terjadi mm -hmm. waktu yang sudah ditentukan sama jajaran tim keamanan sampai Bapak Kapolsek naik okay. kepentas waktu kegiatan harus waktu dihentikan har Ojo oh, salah tompo ya dua lagu sudah kelar selantankan di sini terima kasih banyak Om Bams monggo dilanjutkan kembali silahkan matur sebagus mohon dengan hormat untuk teman-teman penggebar nyopalapa. Nanti jangan sampai naik panggung karena ada kegiatan dari kru Ramayana.